Mitra bisnis konon di zaman dulu ada seorang yang sakit hampir mati kelaparan dan kedinginan dan ditolong oleh orang yang kebetulan lewat setelah diberi makan, diobati, diberi pakaian, menginap dua malam akhirnya orang ini keluar dan orang ini berkata kepada penolongnya, tuan telah kau tolong jiwaku bagaimana aku dapat membalas budimu? Jawab sang penolong adalah kawan tidak perlu kau balas. Budi apapun padaku, aku tidak membutuhkannya. Hanya pada suatu hari nanti, bila ada orang yang membutuhkan pertolonganmu, tolonglah dia seperti ketika aku menolongmu. Nah, mitra bisnis, kalimat sederhana ini menohok kita ketika kita berpikir bahwa kita berbuat baik untuk orang lain dan kita marah ketika orang itu tidak membalas budi kita. Sebenarnya yang kita lakukan adalah sebuah transaksi. Kita memberi hutang kepada dia dan mengharap dia mengembalikan hutang itu kepada kita. Mitra bisnis, sering sekali kita selalu berbuat baik pada orang dan bilang, saya sudah menolong dia, kenapa dia tidak mau membalas budi saya? Kita lupa bahawa sebenarnya kalau seperti itu, kita bukan berbuat baik tetapi menghutangkan sesuatu kepada orang itu. Hafiz, penulis terkenal, dia menulis, setelah begitu banyak tahun, matahari tidak pernah mengatakan pada bumi, kamu berhutang padaku, lihatlah apa yang terjadi cinta yang seperti itu telah menerangi seluruh langit. Kita harus belajar untuk menolong orang berbuat baik, ya, memperoleh Bantu orang lain ataupun uh, berbuat sesuatu untuk orang lain Tidak perlu mengharapkan permintaan kembali Untuk kita minta kembali hutang orang itu pada kita ya Kita harus mau melakukan dengan sukarela Dan berbuat baik untuk orang lain Karena kalau tidak sebenarnya kita bertransaksi Seperti kalimat bistami berikut Anda tidak akan menjadi orang suci Kecuali sudah menjadi bumi Diinjak oleh orang soleh dan orang pendosa. Dan seperti awan yang mengayomi semua hal. Dan seperti hujan yang membasahi segalanya. Baik yang mencintai ataupun yang tidak mencintai. Mitra bisnis, kita tumbuh besar melewati kekerdilan kita. Ketika kita mampu mensyukuri semua hal. Berbuat baik tanpa pamrih. Ya, dan kita mau merasakan pahit dan manis pujian ataupun makian makian orang lain dan kita mengalir menjalani perjalanan waktu dengan syukur mitra bisnis saya Tanah Disantoso dengan Bisnis Wisdom sukses selalu.